私たちは、私たちは3 m a、si ah、g a s s i m a a s s i Nah itu sudah mendapatkan hak. Nah sekarang kewajibannya bayar. Nah itulah di tengah-tengah itu mereka itu nggak m a k a n a k a n kewajiban. Terima kasih Pak. Ada p e n o p t o n selanjutnya Pak Tony, s i a p a Tony. Ya, kalau menurut saya sih itu kembaliin boleh tapi harus pakai tambahan lah kerugian tabung uang kerugian i t p e n j a g a n kembaliin kita aja. s e l a n j u t n y a juga mau berpati kenapa nggak bayar-bayar sama Pertamina? Itu Pak. Terima kasih. 私は私は私は私は私は私ま私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私 パパンダビアン 私はこの店の t 店のお店のお mendapat keuntungan, yang untuk keuntungannya juga akan diserahkan kepada pemerintah dalam bentuk disiden, tinggal bagaimana mengaku, supaya kalau b i s n i s i n i jelas m e r p a t i atau dia menguntungkan kita akan dibantu, diganti, uh, maksudnya uh, pemerintah membantu、uh, pinjaman ini di, di restrukturing, atau bagaimana terima kasih, halo, iya s i l a k a n Pak Widodo halo、uh, pak itu, uh -huh. uh, itu pengaturan terhadap E, dua-duanya itu ibaratnya bapaknya yang kurang bijaksana bu itu、e, so. kalau ibaratnya kita、e, kita punya anak dua itu itu bapaknya yang kurang bijaksana itu saja komentar saya bu Pak Eko selamat sore selamat sore silakan h、nah, kalau menurut saya terpilihnya Menteri t u m n yang baru itu Pak d a n g l a n s u k a n ya, ya. Uh -huh. uh, itu kelihatan ブリアウィスのビビバウシュビアー、ブリアウィスのパークアリス、ビビガサナ、サンディス、モナガニー、イスバマサラ、キャスマ。パー、Rudy、スナマトレイ。ラマトレイ。ラマトレイ。ラマトレイ。 Pertamina itu Jadi harus menanggung Inefisiensi dari Mertati atau k a t a k a n l a h dalam Tanda petik kebodohannya Mertati Yang harus ditanggung oleh Pertamina gitu loh Jadi sebenarnya ini bagi saya sih ya Mertatinya kenapa n i d a k raya Mertatinya kenapa n gak becus untuk Melakukan pembayaran s e t i d a k n y a angsuran Utangnya kan terlalu besar Jangan kesalahan kita, kelemahan kita Kita bebankan sama perusahaan yang lain gitu jadi intinya ya kurang capable atau kurang ada niat baik dari pihak、uh, merpati i t u s i m a kasih terima kasih kembali silahkan iya kalau menurut saya kita tahu kan BUMN itu gak ada yang benar sama dengan merpati pertamina itu sebenarnya d o s a n y a gak benar tapi dalam hal ini ya merpati yang paling gak benar kenapa gak punya uang begitu aja ya terima kasih mungkin banyak dikorupsi atau dengan cuman yang gak benar s a l a h s a t u d a r i itu lah ya terima kasih oke、okay. Pak Ari selamat sore ya selamat sore s i l a k a n ya semoga dengan、uh, Pak Dahlan、uh, jadi menteri、uh, merpatinya bisa d i b e n a r i n karena memang yang gak benar merpatinya Ah, dan Pertamina juga nanti biar Apa namanya bebannya tidak b e r t a m b a h Gitu loh、ah, Karena kan BUMN katanya rugi-rugi、nah、Semoga dengan keadaan Nanti BUMN sudah jadi untung g i Terima u t kasih Pak John selamat s o r e Kalau menurut saya ya, Itu harus dibenahi Manajemen Pertamina juga ya. Kenapa bisa terjadi Utang sampai akumulasi Sampai lima ratus miliar lebih Dari after gitu loh Mestinya kan begitu utang itu、eh, sebelum akumulasi segitu banyak Mestinya harus ada tindakan Atau mestinya p e r t a m i n a n itu harus memperbaiki manajemen Kayak misalnya PLN gitu Pakai prepaid gitu Jadi kalau misalnya、eh, dia bayar berapa Kalau misalnya n gak g ini ya udah gitu Jadi bukan seperti ini Itu kan merugikan、eh, orang lain yang seharusnya dia、eh, tidak berdosa Atau tidak、eh, t e r s a n g g u t tahu dengan masalah Pertamina dengan Permati. Tapi dia udah d a p a t tiket, udah apa jadi dia kena sebagai infected party gitu Ya, terima kasih. Terima kasih Pak John. Pak Dibyo, selamat sore silahkan. Selamat sore, itu salahnya Pertamina. Kenapa ngasih hutang ke Mersati yang berusahnya Kacobalo sama dengan kemarin Mandala gitu loh. Termasuk Garuda gitu. Jadi hati-hati kalau asih hutang ntar di UMN. Mestinya dia peken kontrak kalau misalnya n g gak bisa bayar. Apakah bagaimana gitu, statusnya apakah Merpati mau diambil alih oleh Pertamina gitu. Terus ya, kedua, baik -baik. manajemen Merpati maupun manajemen Pertamina, termasuk juga manajemen yang ambil a d u Karena meneksa WMN-nya juga t a t u gitu loh, otomatis ya keduanya saling tonjok-tonjokan gitu. Akhirnya ya seperti ini gitu lah.、Baik. Makanya harus diperbaiki manajemen personalia, manajemen e uangan, manajemen distribusi, dan sebagainya lah. Terima kasih. Terima kasih Pak Dibio, Pak a l e x selamat sore. Ya, selamat sore Ya, silakan Pak Jadi, ini kan Pertamina Pada nusaha milik negara Merpati juga Pada nusaha milik negara Ada menteri Negara Untuk mengurusi itu Apa? k a y a n y a o k untuk m e n s i n k r o n k a n dua BUMN Aja n gak g bisa Ya Harus menguatkan korban p e lumpang Masyarakat itu Masalah utang-utang p i digelesaikan secara manajemen aja Jangan sampai makan korban seperti itu、uh -huh. Jadi kita harapkan ke Menteri BUMN yang baru ini Abang kita ini bisa lebih Mengatur lebih baik lah BUMN-BUMN kita Terima kasih hey, Terima kasih Pak Alex Paleo selamat sore Selamat sore juga Bu Kiki Silahkan Bu Kalau mau r a d a mau dikecilkan Paleo k ya. ya komentar saya ya Bu Uh, kalau begitu besok-besok mulai besok kita sih truk motor boleh isi bensin ke Pertamina utang juga gitu demikian aja, terima kasih selamat sore pak selamat、oh, sore ibu、hmm, silahkan pak a i v i n saya sih kurang setuju sama pendapat yang sebelumnya karena selalu nyanyi Pertamina ya k e t e l a h kan mereka BUMN itu m e r p a t i kita tahu ya dulu memang、nah, udah kacau kan a p a l a g i kalau memang e d a yang u n y a utang oke diselesaikan tapi harusnya orang part ini bonak Kalau yang gak sanggup, kita serahkan ke m a s a l a yang lain.、Gitu. Itu lebih baik m e n u r u t saya sih. Itu aja. Oke,、okay. terima kasih Pak Kelvin. Pak Azur, selamat sore. Iya, s i l a k a n Pak. Menurut saya, Pertamina cukup bagus ya. Dengan dia berani, k a s begitu.、E, berarti ada satu kontrol juga. Walaupun ya, kontrolnya mungkin lost di depan. Supaya kita tidak tahu, pemberian... Kutang itu b i a s a a d a plafon Apakah memang plafonnya di 500 miliar Setelah itu tidak bisa bayar d Itu a o p i t kita tidak tahu l a t a r belakangnya Tetapi dengan Pertamina berani stop Saya anggap itu suatu langkah maju Jadi daripada Pertamina tidak stop Itu k u t a n g p u t a n antara BUMN itu akan tak tahu begitu Saya pikir ada bagusnya begitu ya Nah mengenai hal lainnya perlu diatur lah Tapi di langkah Bagus menurut saya Pertamina m e n y e t o p Uh, terlepas dari efek sampingan kena t e r u apa namanya ke penumpang begitu terima、mm. kasih.